Assalamualaikum sederhana berita sore, edisi hari ini Minggu 23 Juli 2017 kembali dibacakan oleh Ahyar Kebakaran lahan gambut juga terjadi di Aceh Daya. Lantai jembatan Gunung Meriah Singkohor rusak parah Kejari Aceh Timur tetapkan empat tersangka kasus korupsi pembangunan kantor BPN Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum Tim News Rambi FM Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Seram BFM. Sedralun kebakaran lahan gambut terjadi di Aceh Barat Daya, tepatnya di kawasan Jalan 30 Desa Rukun Damai, Kecamatan Babah Rot. Titik api yang muncul berjarak sekitar 7 km dari Jalan Nasional, yaitu Jalan Lingkar dari Desa Imirah, kecamatan Babarot menuju Desa Lamatuha, Kecematan Kuala Bate. Mustafa, salah seorang warga pantai rakyat, mengaku adalah lahan gambut yang terbakar di Desa Rukun Damai, kecamatan Babarot. Kabut asap dari kebakaran lahan itu menutup sebagian jalan 30 di kawasan Desa Rukun Damai. Binatang jenis kerai yang selama ini hidup di area hutan muda kawasan lahan gambut dilaporkan berkerumun di sekitar Jalan 30 karena habitatnya dimangsa api. Mustafa mengatakan titik api di lokasi tersebut muncul sejak Cuma sore lalu dan sangat cepat meluas karena lahan gambut mudah terbakar di musim kemarau seperti sekarang ini. Bahkan api yang membakar lahan gambut sangat rawan membakar areal kebun kelapa sawit milik sejumlah masyarakat di sekitar lokasi. Menurut Mustafa, masyarakat pemilik kebun kelapa sawit sudah bekerja keras melakukan pemadaman api secara manual tapi belum berhasil dipadamkan. Pihak BPBK Amdia diminta segera menurunkan mobil pemadam kebakaran ke lokasi untuk menjinakkan kobaran api yang makin meluas. Selain lantai jembatan handel yang menghubungkan Kecamatan Gunung Meriah dengan Singkohor Aceh Singkil kini rusak parah dan berlobang. Padahal lantai jembatan yang terbuat dari baja itu baru saja dipasang sekitar setahun yang lalu. Pantauan di lapangan satu lembar lantai baja jembatan handel tidak ada lagi di posisinya. Lantai yang raib itu berukuran sekitar 50 cm x 1 meter. Kondisi itu menyebabkan lubang cukup besar sehingga membahayakan pengendara yang melintas. Sejauh ini tidak diketahui penyebab lantai jembatan yang memiliki panjang sekitar 100 meter itu bisa hilang. namun diperkirakan lepas akibat tidak terpasang dengan baik. Terbukti ketika dilintasi kendaraan bergoyang serta berisik. Warga sekitar mengaku kecewa sebab kerusakan jembatan tersebut tidak segera diperbaiki, sehingga kerusakannya bertambah parah, di mana lempengan lantai jembatan lainnya sudah mulai bergeser dari posisi semula. Jika terus dibiarkan, dikhawatirkan lantai jembatan yang bolong bertambah banyak. Kejaksaan Negeri Aceh Timur telah menetapkan empat tersangka dalam kasus korupsi pembangunan kantor Badan Pertahanan Nasional Aceh Timur tahun anggaran 2014 yang terletak di Komplek Puspem Kap Aceh Timur. Keempat orang tersebut ditetapkan menjadi tersangka sejak Kamis 20 Juli 2017 lalu. Kajari Aceh Timur M Ali Akbar mengatakan empat orang yang ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi pada pembangunan BPN Aceh Timur yakni SR sebagai kepala kantor BPN selaku KPA TR selaku PPTK, ML sebagai kuasa direktur CV Delpa selaku pelaksana, dan NR sebagai konsultan pengawas. M. Ali Akbar menyebutkan estimasi kerugian negara dalam kasus korupsi pembangunan kantor BPN AJ Timur sekitar 600 juta rupiah. Namun untuk mengetahui berapa besar pastinya kerugian negara dalam kasus itu saat ini pihaknya masih menunggu hasil audit BPKP. Sementara kasus dugaan korupsi pada kegiatan bansos GPPTT Kedelai Pola Non Kawasan tahun 2015 belum ada yang ditetapkan tersangka. Menurut Kejaksaan Negeri Aceh Timur, kasus ini masih dalam proses penyidikan untuk mengumpulkan alat bukti guna penetapan tersangka. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi, Serambi FM. FM. Lun antisipasi penyebaran virus rabies Pusat Kesehatan Hewan Kutatuhwa Kecematan Panga, Cejaya memberikan vaksin rutin rabies kepada hewan peliharaan masyarakat di daerah itu. Pemberian vaksin rabies dimulai sejak 20 Juli 2017 hingga tuntas ke semua desa. Petugas tim medis dari Puskeswan Kutatuhwa Kecematan Panga, Ijal Wisda, mengatakan vaksin diberikan untuk menekan penyebaran rabies atau penyakit anjing gila yang menular. Petugas Puskeswan melakukan vaksinasi rabies bagi hewan pemeliharaan di beberapa desa di Kecamatan Panga. Ijal menjelaskan, saat pemberian vaksin, petugas Puskeswan berkeliling mendata warga yang memiliki hewan peliharaan. Hewan-hewan langsung disuntik vaksin dan petugas sekaligus memberikan pembinaan kepada pemiliknya. Menurut Ijal Wisda, pemberian vaksin rabies ini rutin setiap tahun, pihaknya menyisir ke desa-desa agar semua hewan yang menjadi sasaran tidak ada yang luput. Petugas selian melakukan vaksin rabies juga melakukan penyuntikan pencegahan penyakit ngorok terhadap hewan ternak kerbau, sapi, dan kambing. Syederlun, Bupati Aceh Selatan, Tisama Indra mengungkapkan komitmennya untuk mewujudkan daerah otonomi baru Aceh Selatan jaya. Hal itu disampaikan Bupati Sama Indra San memberikan sambutan dan arahannya pada acara ulang tahun kepanitiaan Aceh Selatan Jaya ke yang berlangsung di pesantren Ashabul Yamin, Desa Kedebakungan, Kecamatan Bakungan. Bupati Sama Indra menyebutkan bahwa dukungan yang diberikan untuk mewujudkan daerah otonomi baru Aceh Selatan Jaya bukan hanya secara moral dan materil, tapi dirinya juga terus membangun komunikasi dengan pusat agar cita-cita masyarakat Aceh Selatan Jaya bisa terwujud setelah dicabutnya moratorium daerah otonomi baru. Sama Indra menambahkan semangat dan komitmennya membantu pemekaran Aceh Selatan Jaya hanya untuk mempercepat pembangunan Aceh Selatan dari Kapasesak sampai Labuan Haji Barat. sehingga tidak ada lagi wilayah yang terisolasi di Aceh Selatan. Sementara itu, Ketua Panitia Aceh Selatan Jaya Walid Marhaban Atnan Bakungan pada kesempatan ini juga menyampaikan laporannya menyangkut upaya yang sudah dilakukan Panitia Pembentukan Aceh Selatan Jaya. Ia juga melaporkan dana yang sudah terpakai baik bantuan yang bersumber dari masyarakat maupun dari bupati. Syederalun, penyidik KPK merampungkan penyidikan terhadap Andi Agustinus alias Andi Narogong tersangka dalam kasus korupsi pengadaan EKTP. Dengan demikian, Andi akan segera menjalani persidangan sebagai terdakwa. Jurubicara KPK, Febri Diansyah mengatakan penyidik segera melimpahkan berkas penyidikan, barang bukti dan tersangka Andi Narogong ke tahap penuntutan. Menurut Febri, dalam 14 hari kerja, berkas akan dilimpahkan ke pengadilan. Rencananya persidangan akan digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Andi Narogong ditangkap petugas KPK pada Kamis 23 Maret 2017 di kawasan Jakarta Selatan. Setelah ditangkap, Andi ditetapkan sebagai tersangka. Pengusaha itu diduga membagikan uang kepada pejabat Kementerian Dalam Negeri dan anggota DPR guna melaku Generalun, setelah rancangan undang-undang pemilu disahkan menjadi undang-undang di DPR, Komisi Pemilihan Umum akan memulai tahapan persiapan untuk pemilihan umum di 2019. Ketua KPU RI Arief Budiman mengatakan KPU harus memulai tahapan pemilu 2019 pada Agustus 2017. Pasalnya, sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang, KPU harus memulai tahapan pemilu 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. KPU telah menyepakati pemungutan suara akan dilangsungkan pada 17 April 2019. Setelah disahkan parlemen dan pemerintah, RUU pemilu akan diformalkan dengan dicatat pada lembaran negara, baru kemudian secara resmi menjadi undang-undang dan dapat digunakan. Dia berharap proses itu cepat selesai. Sebab, jika dihitung sesuai hari kerja, waktu yang tersisa bagi KPU hanya satu minggu lagi. Arif mengatakan jika tahapan pemilu molor dari waktu yang ditentukan yakni 20 bulan sebelum pemungutan suara bisa saja hal tersebut dipersoalkan di kemudian hari. Dari Room Serambi Tanjung Permain Sekian Berita Sore Edisi Minggu 23 Juli 2017. Berita Malam Serambi FM hadir kembali pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat.